Kita sambut untuk kelahiran dari artis kota Atlas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Siapa lagi kalau bukan... Reza Lawang Syauh Manhattan. Mongkling, Mongkling. Imelda, Veronika, cakep banget. Terima kasih. come on